Menemani sahabat keluarga Indonesia Dengan beragam acara untuk anda semua Acara yang berutu, beragam dan juga seru Successful Muslim Family Sahabat I Dream, sesaat lagi anda akan dengarkan inspirasi keluarga inspirasi keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family Lumpang Patai Dream Radio Successful Muslim Family Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aidream? Kembali di hari ini saya Rudi Saputra menemani Anda hadir kembali di program Inspirasi Keluarga hari ini untuk edisi Viki Wanita. Seperti biasa selama 1 jam 30 menit ke depan kita akan bersama dengan narasumber kita yaitu ada Ustazah Nur Hamidah Lc, Mag. Kita akan membahas tema-tema seputar -tema fikih wanita yang pasti akan menemani Anda. Anda bisa mendengarkan di 104.4 iDream Radio atau juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Atau untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan serangkaian informasi dan juga program yang kami sajikan untuk Anda melalui gadget kesayangan Anda. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, sahabat Aidim, saya akan memperkenalkan kembali uh, narasumber kita. Yang seperti biasa kita bersama Ustaz Nurhamida Hamida LC Mag. Beliau merupakan uh, dosen Style Alkut Wah Depok dan juga merupakan Syariah Consultant Center, juga seorang guru dan narasumber keislaman. Kita sapa beliau sudah bersama kita di hari ini. Kita sapa dulu, Assalamualaikum. Ustazah, apa kabar hari ini Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bikhir. Alhamdulillah, sehat ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Okay. Ustazah, hari ini di Viki Wanita kembali. Kita akan membahas tentang apa nih untuk edisi hari ini Ustazah? Kita akan membahas satu masalah yang sangat urgen. Karena... Menjadi amalan yang pertama kali dihisap Yaitu tentang sholat Sholat, tentang sholat ya Ustaz ya hmm. Oke okay, dan pastinya untuk Anda sahabat A Dream, Saya ajak kembali untuk Anda yang di rumah Bisa mendengarkan kami di 10.44 AM I Dream Radio Dan seperti apa materi yang akan kita bahas hari ini Jangan kemana-mana saya akan kembali untuk Anda Di 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Anda sedang mendengarkan 10.44 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan inspirasi keluarga hanya di 10:44 AM. I Dream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat Ahydri, Anda masih bersama kami di 1044 Aime Dream Radio Successful Muslim Family dan kita masih di inspirasi keluarga. Untuk edisi hari ini, tadi Ustazah Nurabida sudah menyatakan bahwa hari ini kita akan membahas satu amalan yang pertama dihisap yaitu adalah tentang sholat. Baik Ustazah, mungkin kita akan masuk di sesi pertama. Silakan Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'ad. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin, inaka Hamid Majid. Eh, sahabat I Dream, yang dirahmati Allah Subhanahu taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk membahas satu fikih yang sangat urgen dalam kehidupan kita sebagai awal persiapan nanti kebahagiaan di akhirat yaitu amal yang pertama kali dihisap adalah sholat nah pada kesempatan kali ini uh, kita akan membahas melalui uh, metode studi kasus agar uh, fikih yang menjadi amalan sehari-hari ini bisa lebih mantep bisa lebih jelek ya kita pahami ya dalam prakteknya ke sehari-harian kita tahu bahwa uh, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kenapa ya dan apa hikmah dibalik sholat tersebut sehingga dengan uh, sholat yang dilakukan secara baik maka baiklah seru amalannya. Tapi kalau sholatnya bermasalah maka bisa jadi uh, masalah juga di dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, Sahabat I Dream, saya mengajak rekan-rekan semua untuk merenungkan satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut di ayat yang ke 45. Inilah rahasia kenapa sholat menentu kebaikan seseorang di dunia dan di akhirat. Ketika Allah Subhanahu al Wa Taala berfirman, Alhamdulillah mina syaitonir rojim, Bismillahirrahmanirrahim, Qudsluma uhiyaleeka min alkitab wa akimis salah. Innas salata tanha wal ya Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepada engkau dari Al-Qur'an. Ya, kemudian tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Kata fahsya dan kata munkar inilah rahasia seseorang bisa selamat Ya, Dan menjadi uh, baik kehidupan di dunianya Ya, uh, Ketika dia memahami bahwa sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar Apa itu fahsya dan apa itu munkar? Kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran Fahsya itu perbuatan keji dan munkar Sedangkan kita tahu bahwa biasanya kalau keji identik dengan kekejaman Ya korban ya yang e, ditindas dengan kezoliman ataupun dengan kejaman Kalau enggak ada korban mungkin bisa disebut dengan e, tidak keji atau tidak kejam. Apakah itu yang dimaksud dengan fahsyah di dalam Al-Qur'an? Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahsyah dalam Al-Qur'an itu adalah e, sesuatu yang sifatnya al-qabih, menodai, baik menodai syariat Maupun menodai uh, syariat Allah Al-Quran Maupun menodai syariat dari Rasul Yaitu hadis Nabi SAW Sehingga fahsyah adalah perbuatan Yang melanggar syariat Al-Quran Maupun syariat Rasulullah SAW Baik ada korban maupun tidak ada korban Itulah perbuatan fahsyah Contoh ya Bisa jadi uh, seseorang menganggap kalau penipu itu jika korbannya e, terkena penipuan yang sangat besar Dianggap kejam Tapi kalau nipunya tidak terlalu besar Atau menipu anak sehingga dia terdiam pada saat menangis Dengan dibohongin ah, itu ada cicek, itu ada ini, itu ada itu ya Merasa ah, itu e, bukan perbuatan yang berdosa perbuatan yang tidak mengapa yang tidak salah. Padahal kalau kita lihat dari kamus fahsyah bahwa fahsyah itu al qabih semua yang menodai syariat. Dan kita tahu bahwa di dalam al quran maupun di hadis nabi tidak ada satupun dalil yang memperbolehkan seseorang itu berdusta. Ya apalagi berdusta itu hanya alasan ya untuk membuat anak itu tidak menangis. Maka, ketika siapapun yang berkata dusta, yang membohongi anak kecil, malaikat Raqib dan Atid tetap menulis dia melakukan perbuatan fahsyah. Karena tidak ada dalil yang memperbolehkan seorang ibu berdusta kepada anaknya. Ini kategori fahsyah yang sehingga siapapun yang memahami bahwa Fasya itu perbuatan yang melanggar syariat Allah dan syariat Rasul, maka dia tidak akan pernah mendekati perbuatan tersebut. Beda dengan istilah munkar. Munkar itu lebih diterjemahkan dengan angkarul ukul, sesuatu yang bertentangan dengan akal manusia. Jadi mungkin bahasanya adalah normatif, ya. Sehingga e, kalau kita lihat normatif, karena bisa jadi kebaikan atau keburukan di satu adat di daerah satu berbeda dengan adat istiadat di daerah yang lain, ya karena memang eh, kebaikan dan keburukan yang sifatnya munkar ini ya sifatnya tentatif, sifatnya eh, tergantung dari daerah masing-masing. Contoh, bayangkan eh, ketika tradisi masyarakat Indonesia, ya ini kan tidak boleh uh, memegang kepala orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua. Bagi masyarakat Indonesia, ketika yang muda ya memegang kepala uh, orang dewasa, maka disebutkan tidak sopan ya, karena bertentangan dengan adat istiadat negeri kita, negeri timur. Berbeda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab itu kadang ya sopan santun untuk permisi itu justru pegang kepala ya karena kepala sesuatu yang dihormati sehingga ketika permisi itu kan memegang kepala. Bagi orang Indonesia yang menganggap pegang kepala itu yang enggak sopan. Tapi bagi bangsa Arab pegang kepala itu satu hal yang baik tidak bermasalah. Nah, kalau kita memahami dengan istilah munkar adalah bertentangan dengan akal manusia normatif ya sehingga Allah menyuruh kita setiap kita melakukan salat misal salat subuh dua rukat maka efeknya dia apakah berhasil atau sukses salat subuhnya tidak hanya pada saat dia melaksanakan dua rukat itu tapi allah menginginkan dari setelah melakukan salat subuh sampai di waktu zuhur ya apakah selama beberapa jam itu dia mampu menahan diri dari melakukan perbuatan fahsyah, menyakiti Allah dan menyakiti Rasul. Dan juga apakah selama berjam-jam dari waktu subuh sampai zuhur dia mampu menahan dirinya dari perbuatan munkar yang menyakiti normatif, menyakiti manusia. Dengan demikian, ya wajar kenapa ya seseorang itu baik atau buruknya terlihat dari salatnya, bukan pada saat dia hanya tegak mendirikan rokaat-rokaat sholat tersebut, tapi pasca sholat tersebut, apakah mampu menahan dirinya dari perbuatan fahshak menyakiti Allah, melanggar syariat, atau menyakiti manusia dengan mencegah dirinya dari perbuatan munkar yang melanggar adat istiadat? Biasanya ya kita untuk menjaga diri dari perbuatan Uh, tidak menyakiti Allah ya Fahsyah itu dengan mengenal Akhlak Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sedangkan agar kita Tidak menyakiti manusia dengan perbuatan Munkar biasanya kita Diajarkan yang namanya Adat istiadat ya Yang sifatnya uh, Tatakrama yang berbeda Antara satu daerah dengan daerah yang lain Luar biasa ketika Seseorang menunaikan Ibadah sholat selama lima waktu berarti dia akan selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang menyakiti Allah dengan fasyah dan juga menyakiti manusia dengan perbuatan munkar. Dengan demikian kita mengetahui rahasia di balik kenapa Allah menjadikan solat adalah amal yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solatnya baik, berarti menandakan habluminallah-nya baik dan juga hablum minannasnya baik. Kenapa? Karena dia adalah orang yang takut kepada Allah, ya tidak melakukan perbuatan fasya dan tidak melakukan perbuatan munkar. Ini poin pertama tentang rahasia. Kenapa kita perlu belajar tentang salat? Kita perlu memperbaiki salat kita agar tidak hanya gerakan salat yang kita lakukan, tapi tolong pasca salat adat istiadat, tata krama akhlak syariat yang dituntunkan oleh Allah kepada kita seperti di dalam surat Al-Fatihah kita berdoa tunjukilah jalan yang lurus itu tidak hanya baik pada saat gerakan sholatnya tapi menunggu waktu sholat yang berikutnya waktu sholat yang berikutnya waktu sholat yang berikutnya kita adalah orang yang takut menjaga diri dari perbuatan yang menyakiti Allah dan perbuatan yang menyakiti manusia Oke okay, baik sahabat idream menarik sekali di sesi pertama ini kita sudah membahas tadi ustazah nurabidah sudah menyampaikan bagaimana kenapa solat ini menjadi amalan yang pertama dihisab oleh Allah swt. Tadi sudah dijelaskan karena solat ini mencegah kita dari perbuatan fasya dan juga mungkar. Tadi ustazah juga sudah menjelaskan seperti apa ini yang nama perbuatan fasya dan juga perbuatan mungkar tadi. Semoga sahabat idream ada inspirasi yang kita. Uh, Bisa ambil dari sesi pertama ini, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali untuk anda di inspirasi keluarga, pastinya masih di 10.44 a.m. Dream Radio, Successful Muslim Family. One a.m. I Dream Radio. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum pan-pan Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat I Dream Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga dan kita masih menemani Anda. Hari ini bersama Ustazah Nur Hamida, kita membahas tentang salat. Nah, tadi di sesi pertama sudah dijelaskan keutamaan salat, kenapa salat menjadi uh, amalan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut di sesi berikutnya dan pastinya saya ajak kembali untuk Anda bisa mendengarkan kita juga melalui live streaming ya di www.idreamradio.id atau juga bisa melalui Android anda dengan mendownload aplikasi iDream Radio. Bagus Ustazah, kita lanjut ke sesi berikutnya Ustazah, masih tentang salat. Tafadhal Ustazah. Ya, terima kasih. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memahami fahsya itu berarti tidak akan menyakiti Allah ya dengan syariat Allah, baik di Al-Qur'an maupun di hadis Nabi, maka ini menjadi bagian dari yang namanya fikih. Ya, karena itu adalah hukum baku hitam dan putih. Ya dengan demikian, kita akan membahas bagaimana e, tata kerama atau syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelaksanaan sholatnya sebagai belajar. Apakah kita ya e, berusaha untuk tidak melanggar syariat-syariat yang sudah Allah tetapkan di dalam masalah fikih sholat? Nanti juga kita akan bahas terkait dengan munkar. Ya e, tata kerama tata kerama adat istiadat adat istiadat yang terjadi ya pada saat pelaksanaan sholat dan ini e, mungkin tidak bisa diselesaikan dengan hukum fikih dengan hukum syariat tapi diselesaikan dengan hukum adat istiadat seperti apa mari kita lihat dan kita diskusikan yang pertama yaitu e, bab tentang syarat-syarat wajib sholat ya, kita tahu bahwa e, yang menjadi syarat wajib sholat, itu yang pertama adalah orang yang berakal nah, saya punya satu kasus, yang namanya berakal kan kadang orang berpikir oh dia tidak gila, padahal para ulama mendeskripsi yang namanya berakal ya berarti bisa jadi dia betul, tidak gila betul, dia tidak mabuk nah sekarang bagaimana kondisinya orang yang dia tidak gila, dia tidak mabuk, tapi dia kehilangan kesadaran. Misalnya apa? Pingsan, masuk ruang ICU, ya kan? Nah, ini kan kondisi seperti ini kita perlu tahu maunya Allah seperti apa? Apakah ya orang yang sudah dianggap kehilangan kesadarannya itu sudah dianggap boleh meninggalkan sholat? berarti sudah gugur kewajiban salat. Sedangkan kita tahu ya syarat orang itu dianggap wajib harus melakukan salat yaitu berakal. Kalau pingsan kemudian masuk ruang ICU, bagaimana kondisinya? Nah, untuk itulah kita uh, perlu lihat satu hukum di dalam fikih bahwa yang namanya salat tidak bisa ditinggalkan. Kecuali memang sudah harus disolatkan. Nah untuk itu ya akhirnya ulama fikih bersepakat antara syafi'i, hanafi, hambali dan maliki ya apakah dia sudah dianggap orang yang gila, pingsan, masuk ruang ICU itu gugur atau dia ya gugur pada saat itu tapi wajib melakukan kado, wajib mengganti solat. Ini ulama fikih sampai Begitu hati-hati Apakah dia sudah dianggap gugur Berarti selama itu eh, Dia eh, tidak dosa Melakukan sholat atau Ada timingnya Sehingga kalau eh, Belum masuk git Yang dianggap eh, gugur sholatnya Maka Dimaafkan pada saat dia tidak sadar Tapi pada saat dia sadar Dia harus mengganti sholatnya Dengan istilah kolat kodo Nah Menarik sekali ya, e, di mana empat madhab ini ya e, bersepakat bahwa apakah dia memang gugur tidak melakukan kodo ataupun dia gugur pada saat pingsan tapi pada saat dia sadar harus e, mengganti solat yang ditinggalkan itu dengan kodonya. Diawali dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah bersabda, Rufi al-kalamu ala talata. Enggak dianggap dosa. Diangkat pena itu terhadap tiga orang. Pertama orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur masuk kategori orang yang tidak sadar. Artinya ketika dia tidur lalu datang waktu solat memang, ya dia tidak berdosa ketika dia tidak melakukan solat yang sudah datang waktunya pada saat itu tapi kapan dia bangun maka pada saat itu dia wajib melakukan sholat yang tadi tertinggal karena dia tidur kapanpun dia bangun maka kewajiban sholat tetap harus dilakukan nah bisa jadi ini dengan istilah kodoh misal saking letihnya ya Ternyata dia tidak terbangun waktu subuh. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana di suatu hari Rasulullah itu kecapean ya di perang Tabuk, ya sehingga Rasulullah SAW itu sudah pesan kepada Bilal, Bilal kamu jangan tidur, bangunkan kami ketika waktu subuh. Ternyata apa yang terjadi? Itu serombongan pasukannya Rasulullah tidak terbangun di waktu subuh. Mereka hanya terbangun di waktu matahari sudah terik, sudah menyengat kulit mereka. Dan yang pertama ditanya siapa? Bilal, Bilal, kenapa engkau tidak bangunkan kami? Bukankah engkau disuruh untuk ya e, berjaga agar pembangun kami di waktu sholat itu e, sudah siang? Ya, lalu apa kata? Bilal, ya Rasulullah, aku tidak berniat untuk tidur, hanya aku bersandar di di, di punggung ontakku. Karena letih yang amat sangat Siapa yang nyangka ternyata aku ketiduran Sama aku gak bangun Kecuali begitu teriknya matahari Nah ya subuh kan sudah lewat ya Dengan terbitnya matahari Dan ketika Rasulullah bangun di terik matahari itu Rasulullah menyuruh Bilal Ya Bilal bangun azan subuh Lalu ya Bilal iqamah Untuk menunaikan sholat subuh Artinya Betul Rasulullah dimaafkan tidak sholat subuh di waktunya Ya karena kehilangan kesadaran dengan tertidur tadi Tapi kapan Rasulullah bangun maka dia wajib melakukan sholat subuh di waktunya Karena sudah eh, bukan waktu subuh tapi ya sudah lewat waktu subuh Maka disebut dengan sholat qobo Namun tolong digarisbawahi ini tidak boleh menjadi kebiasaan Subuh tidak boleh kesiangan hanya karena alasan ini Karena kesalahan tidak boleh dilakukan sengaja lebih dari 3 kali Ya, Ini pertama masalah sholat Yang kedua anak kecil sampai dia dewasa Itu dimaafkan Anak kecil belum melakukan sholat sebagai kewajiban itu masih dimaafkan Tapi kapan ketika dia sudah Haid atau dia sudah balik bagi seorang laki-laki wajib sholat ya. Nah yang ketiga ini dia orang yang tidak sadar sampai dia sadar kategori tidak sadar yang dimaafkan oleh Allah ternyata Madzab Imam Syafi'i menyebutkan ya kalau ya dia tidak sadarnya ya melewati lebih dari dua waktu salat menurut imam syafi'i melebihi dua waktu salat maka dimaafkan, nggak perlu kodok berarti tidak ada kewajiban bagi dia terangkat pena ya bagi dia. Tapi kalau ternyata dia pingsannya nggak nyampe dua waktu salat, misal dia pingsan pada saat habis salat subuh, nah, kemudian zuhur, asar masih pingsan, sebelum maghrib. Dia sadar Kan tadi zuhur sama asar Karena pingsan dia gak melakukan dua sholat ini Maka menurut Madhab Imam syafi'i Dia gak boleh sholat maghrib Padahal dia tadi di zuhur asar Pingsan baru sadar menjelang maghrib masih kan tetap dua waktu sholat Maka dia tidak boleh sholat maghrib Kecuali tunaikan dulu sholat zuhur dan sholat asar Baru kemudian sholat maghrib Namun kalau ternyata habis subuh dia pingsan, zuhur, asar, maghrib nggak ya sadar-sadar, berarti kan tiga waktu sholat, baru sadar habis maghrib, ya kan, eh jam berapa nih, ya kan, oh ternyata tiga waktu sholat, ya dia pingsan, maka menurut madzhab imam syafi'i barulah dia kategori yang dimaafkan, ya meninggalkan sholat e, zuhur, asar, maghrib karena kehilangan kesadaran ya maka tidak wajib menunaikannya. Berbeda dengan madhab Imam Hanafi, olam batu imam Hanafi itu lebih panjang lagi, saking mereka takut menyebutkan kategori, udah gak apa-apa gak sholat, gak dosa gak apa-apa gak sholat, itu kalau batu imam Hanafi kategorinya 5 waktu sholat. Kalau pingsannya kurang dari 5 waktu sholat, maka tidak gugur kewajibannya. Kapan dia sadar, dia harus Melakukan sholat yang tertinggal karena pingsan itu Sedangkan kalau pingsannya lebih dari 5 waktu sholat Baru dianggap dia kehilangan kesadaran Yang tidak ditulis dosa oleh malaikat rakib dan atin Artinya rekan-rekan sekalian Kalau ulama aja itu sampai membuat aturan yang ketat Kapan dianggap ya dimaafkan karena Eh, kehilangan kesadaran Kapan ya tetap harus melakukan Dengan istilah dikodok sholatnya Ya maka ya kan kita Tidak layak untuk menggampangkan diri kita Ya bahwa ya kan udah udah Istilahnya udah kehilangan kesadaran Berarti eh, udah gak punya kewajiban sholat Karena itu saya eh, pernah mengalami sendiri Ya Mungkin rekan-rekan iDream Sudah pernah mendengar cerita ini Tapi tidak apa-apa saya ulang kembali Karena di momen dan di waktu yang pas ya, Ayah saya almarhum Itu ketika Dirawat di rumah sakit Dalam kondisi yang komplikasi ya Tiba-tiba dokter kami Masuk dan menyampaikan kepada saya Bahwa Bapak Anda sebenarnya Harus dimasukkan ke ruang ICU Tapi Anjuran dari dokter saya mengatakan Tolong ditolak Kami sebagai pasien kan kaget Ternyata yang menol, menyuruh untuk menolak Masuk ruang ICU itu adalah dokter Tapi dokter hanya menganjurkan Tolong ditolak Ya akhirnya apa? Dengan segala pertimbangan Ya akhirnya kami ...mengatakan kepada pihak rumah sakit... ...udah biarkan bapak kami dirawat di ruang biasa... ...setelah itu memang pihak rumah sakit mengatakan... ya ...penolakan dari keluarga pasien berarti resiko ditanggung oleh pasien... ...insya Allah deal... ...nah setelah selesai deal tidak dipindahkan ke ruang ICU... ...kami berdialog dengan dokter almarhum bapak saya... ...kenapa dok? Ya, apa kata dokter? Maaf... Bukannya saya menyalahi takdir Allah, bukan saya mendahulukan takdir Allah, tapi ya saya hanya berpikir uh, kita uh, hanya ikhtiar dokter itu hanya berikhtiar bahwa bapak ya anda itu sudah komplikasi dan udah gagal ginjal ya berarti cairan, obat, suntikan apapun kalau dimasukkan ke dalam tubuh itu udah nggak berpengaruh. Ya, sehingga apa? Ya, ikhtiar saya kata dokter tersebut cuma satu, yaitu nih, berikan pil-pil yang besar-besar ini kepada bapak Anda, minumkan dia. Saya kaget, kenapa? Dokter, ini bapak saya udah kagak sadar. Bagaimana caranya bapak saya disuruh uh, minum obat pil yang besar-besar ini yang orang udah enggak sadar berarti kan udah uh, saya berpikir udah enggak wajib sholat Ya Allah lemes dengkul saya ya ketika dokter mengingatkan eh jangan jadi anak yang durhaka siapa bilang bapak kamu tuh belum sadar bapak kamu tuh nggak sadar bapak kamu tuh masih sadar bapak kamu itu masih harus dibimbing untuk sholat karena memang demi Allah ya kami berusaha ya dokter itu memang melihat kami berusaha ya di setiap waktu-waktu sholat ya kami membersihkan Uh, orang tua kami Agar kapanpun waktu sholat Kami bisa membimbingnya Untuk melakukan sholat lima waktu Dokter memperhatikan itu Sehingga kata dokter Kenapa saya suruh tidak masuk ruang ICU Karena kalau masuk ruang ICU Kalian semua tidak bisa Membimbing bapak Anda Untuk melakukan sholat Sehingga apa cukup di ruang ini Bapak Anda masih sadar Bapak Anda Ya hanya tidak ada respon ya kan? Nah akhirnya apa kata dokter Karena bapak anda sebenarnya masih sadar Ikhtiar saya cuma memasukkan pil yang besar ini Dan itu tidak perlu di ruang ICU Cukup di ruang biasa Tapi memang responnya lambat Sehingga saya diajarkan sama dokter bapak saya Nih eh, panggil dengan agak kencang di telinganya Pak ini dokter buka mulutnya Ya Allah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bapak saya yang kita anggap udah nggak sadar, udah dimaafkan, udah nggak punya kewajiban sholat. Lemes saya. Dengan serta merta bapak saya dipanggil sama dokter dengan agak kencang di telinganya itu langsung buka mulut. Ah, udah masukin ya kapsulnya. Udah dimasukin kapsulnya, gigit, ya kan? Nih kasih air dikit dikit, bersihkan pakai kain kasa. Lihat. Bapak kamu tuh masih sadar Berarti apa? Jangan jadi anak durhaka Bapak kamu kan kepingin sholat Harus dibersihkan terus ya kan? Harus disucikan Diistinjakkan diwudukkan, Kemudian pimpin gini sholat Ya Allah Berarti ya kita jangan cepat-cepat menganggap Ketika saudara kita, keluarga kita Dalam kondisi sakit yang tidak sadar Kita tinggalkan Ya udah, udah dimaafkan sama Allah dia sudah tidak sadar. Tapi ternyata ya secara medis dia hanya tidak berfungsi ya organnya seperti mayat hidup tapi kesadarannya, telinganya itu masih ada. Hanya dia tidak bisa berkomunikasi. Saya ngebayangin kalau itu adalah saya, saya akan teriak-teriak. Mana anak saya, mana suami saya Ini sudah waktunya sholat Kenapa kalian meninggalkan saya Padahal saya enggak mau mati Dalam keadaan meninggalkan sholat Saya masih bisa sholat dengan nafas saya Nah dari sini Rekan-rekan iDream Tolong syarat yang pertama Dia masih wajib melakukan sholat Adalah berakal Berakal berarti masih memiliki kesadaran Jangan cepat-cepat yang meninggalkan keluarga kita yang sedang sakit tanpa dibimbing sholat. Karena bisa jadi itulah tanggung jawab kita, itulah bakti kita, ya kan? Selama nafasnya masih ada, selama kesadarannya masih ada, hanya tidak ada respon. Disitulah kita bimbing, kita tuntun di telinga, seperti kita menuntun anak kecil sholat. Kayak saya seperti itu, Pak. Sekarang sholat subuh ya, dua rakaat ya. ya, setelah diwudukan nih. Allahu Akbar, berdiri ya Pak, kita baca Al-Fatihah, ya saya tuntun. Baca Al-Kafirun, rakaat pertama. Ya Allahu Akbar, ruku, ya baca tasbih untuk ruku. Sami Allah, liman hamidah, i'tidal. Agar ketika dia sambil mendengar, dia juga membayangkan. Jadi tolong dibantu dan dibimbing, jangan cuma diingatkan. Pak, udah subuh, sholat. Pak sudah zuhur sholat kasian karena dia sudah tidak ada respon nggak bisa bergerak tapi kesadaran dan pendengarannya masih ada berarti apa selama nafasnya masih ada selama ya nyawa di kandung badan dia masih wajib sholat jangan sampai kita dianggap anak durhaka karena tidak membantu orang tua kita menunaikan sholat. ini kisah yang pertama tentang siapakah yang wajib sholat adalah orang yang berakal dan orang yang masih mengalami kesadaran. dia akan gugur menurut imam syafi'i kalau kesadarannya sudah hilang lebih dari dua waktu sholat. tapi kalau kurang dari waktu sholat dia tidak gugur kewajibannya ditinggalkan. maka dia harus melakukan sholat kapanpun dia sadar dengan istilah Sholat kado. Sedangkan mater Imam Hanafi empat waktu sholat. Ya, emang maaf lima waktu sholat. Kalau di bawah lima, misalnya kayak empat, masih wajib melakukan sholat yang ditinggal. Tapi kalau sudah lebih dari lima waktu sholat, maka baru ya itu saatnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang berikutnya, ya kan rekan-rekan sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, siapakah yang wajib salat? Yaitu seorang wanita pada saat dia suci dari haid atau suci dari hadas. Mungkin ini sudah pernah kita bahas waktu tentang toharoh tapi enggak apa-apa kita ulangi lagi. Artinya, setiap wanita yang sehat barangkali ya, dia akan mengalami dengan istilah menstruasi. Nah, di akhir-akhir waktu menstruasi kan bisa jadi ya Itu ketika sudah seputih kapas Maka pada saat itu dia wajib sholat Gimana kalau ternyata Sucinya kita dari haid atau dari menstruasi jam 11 siang Dan ternyata itu di kantor Ternyata itu di sekolah Ternyata itu di kampus Pertanyaan saya Sholat enggak ketika zuhur berkumandang? di rumah bukan di rumah di kantor di pasar di sekolah jam zuhur ya kan ternyata sudah seputih kapas salat nggak banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, jangan ya jawabannya apa nggak salat bu kenapa nggak salat kan di kantor kan di sekolah kan di kampus apa alasannya ya kan belum mandi apakah karena menunda mandi Ya tidak mandi. Alasan yang diperbolehkan dia menggugurkan dan dia meninggalkan solat demi Allah tidak. Rokib dan Atid sudah yang mulai mencatat ini udah zuhur loh. Hai Fulan, kamu sudah seputih kapas. Ini udah zuhur, solat nggak? Ternyata apa? Kamu nggak solat. Itu akan ditulis dia meninggalkan solat dengan sengaja. Ya kan belum mandi, belum mandi tidak alasan meninggalkan sholat. Yang ada adalah bagaimana mengganti mandi. Pertanyaannya apakah di sekolah, di kampus atau di kantor nggak boleh mandi? Kalau memang ada fasilitas mandi dan tidak dilarang untuk mandi, maka mandi tidak gugur. Maka pada saat masuk sholat ya dia harus mandi. Dan teknis mandinya yaitu kembali kepada Ya kan, strategi masing-masing Tapi mandi tidak mengurangi kewajibannya Tapi ada kalanya satu kantor, satu perusahaan Ya Allah, tidak ada kamar mandi basah Semuanya kamar mandi kering Wudu aja harus di Westapel Ya, boro-boro mau mandi Jika memang tidak memungkinkan, tidak memungkinkan, tidak memungkinkan untuk mandi Bukan berarti tidak sholat Tapi gantilah mandi itu dengan tayamum Lalu berwudhu untuk melakukan sholat Kenapa? pada saat dia sudah seputih kapas, maka rakib dan atid sudah mencatat pahala atau dosa. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, dua poin, siapakah yang wajib sholat ya, yang menjadi studi kasus pembahasan yang sering uh, terjadi di masyarakat kita, tolong ini diingat baik-baik agar kita atau orang tua kita atau siapapun orang kita cintai ya dia tidak meninggalkan salat dengan sengaja ya karena kurang ilmu karena kurang pendampingan ya moga-moga ya pembahasan sesi ini ya bermanfaat nanti kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya oke baik sahabat i dream jangan kemana mana kami akan kembali untuk Anda di 10.44 AM Dream Radio Successful Muslim Family dan pastinya kita masih di inspirasi keluarga bersama Ustazah Nurhamida saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi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 Sebelum pada pada ayo Dream Radio Successful Muslim Family sahabat Aidream ada masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini dan kita di edisi fikih wanita bersama Ustazah Nuramida kita membahas tentang salat. Nah sahabat Aidream kita akan lanjut di sesi berikutnya tadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas Ustazah Nuramida sudah menjelaskan tentang syarat wajib salat dan kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu syarat sah salat. Kepada Ustazah. Ya. Yeah. Sahabat I Dream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah punya aturan baku ketika ingin menerima atau menolak sholat seseorang. Ya jadi agar tidak sia-sia sholat kita, maka kita ikuti aturan baku yang diinginkan oleh Allah dengan syarat sahnya sholat. Apakah ya uh, syarat sahnya sholat itu kita tahu yang pertama mengetahui masuk waktu sholat. Nah masuk waktu sholat yang menarik adalah seringkali ya orang-orang berpikir kalau boleh melakukan salat ketika sudah ada azan. Padahal antara waktu salat dengan bab azan ini dua hal yang berbeda. Artinya, ketika memang sudah masuk waktu salat, ya ada azan atau tidak ada azan enggak ngaruh. Ya, boleh dilakukan. Azan hanya untuk penanda. Ya, agar sudah waktu masuk sholat, maka orang-orang diminta untuk berkumpul, melaksanakan sholat berjamaah. Bukan kalau tidak ada azan, berarti tidak boleh sholat. Dengan demikian, kita harus tahu, jadi patokan kita boleh sholat, ya, itu kapan? Nah, ini kan biasanya kita di kondisi di Jakarta misalnya ke bandara. Ya ini kan aduh udah azan belumnya subuh, udah azan belum? Ya kalau di pusat Jakarta yang banyak masjid bisa, bisa kita bisa dengar azan. Tapi kalau ya kan di daerah-daerah yang memang tidak ada masjid, cuman ada musala, bagaimana mungkin kita bisa tahu sholat masuk sudah atau belum masuk waktu sholat dengan menunggu azan. Nah, Rasulullah saw mengingatkan bahwa masuk waktu sholat itu patokannya adalah matahari. Ya sehingga rekan-rekan sekalian, kenapa kalau kita lihat di masjid-masjid itu ada waktu sholat abadi? Lo kok belum belum apa terjadi? Orang kok udah tahu sih kapan waktu sholatnya? Karena memang Rasulullah yang mengingatkan Waktu sholat itu patokannya adalah matahari yang berputar Ya patokan adalah matahari Nah sehingga karena matahari itu berputarnya uh, intensif Dan dinamikanya itu stabil Wajar dengan ilmu hisap bisa diperkirakan Kapan zuhur, kapan asar. Nah kita lihat subuh. Kapan yang disebut dengan subuh? Nah subuh itu e, ketika memang ya e, fajar, artinya bulatan mataharinya belum terlihat, hanya baru sinar fajarnya aja. Itulah yang disebut dengan waktu subuh. Falaki subuh. Nah sekarang kita lihat ya e, patokan waktu sholat itu sudah dibuat. Karena memang dengan ilmu hisap Sudah bisa diperkirakan Oh bulan Muharram Bukan pakai bulan Masehi ya Tapi bulan e, Islam Oh bulan Muharram Bulan e, Safar Matahari itu gerakannya seperti ini Sehingga diperkirakan Subuh jam 4.15 Nah kita Ketika memang tidak bisa melihat Matahari sudah Terlihat fajarnya atau belum Maka untuk Orang-orang modern seperti kita sekarang itu bisa dengan patokan melihat jam Jam mana yang dipakai? Jam yang di tangan, jam yang di dapur atau jam yang di sumur? Nah ini kita ambil e, sesuatu yang memudahkan kita terhindar dari dosa Yaitu apa? Jam yang disepakati secara bersama Maksudnya apa? Ya Waktu yang disepakati secara bersama Nah kalau sekarang kan kita lihat Uh, handphone yang di setting otomatis ya maka uh, semua provider ketika handphone manapun menyeting waktu yang otomatis itu waktunya semua sama ya misalnya ya di handphone kita misalnya jam 4.15 kalau handphone kita di setting secara otomatis itu seluruh handphone dengan provider apapun Semua sama nah pakailah Jam yang memang disetting secara kesepakatan bersama Kenapa? Karena dengan kesepakatan bersama itu mengurangi dosa Karena semua kesepakatan Jika salah dapat pahala satu Jika benar dapat pahala dua Dibanding kita pakai patokan jam yang di tangan Kan kita enggak tahu Jam yang di tangan kita Jam yang di tangan suami kita Jam yang di dinding Jam yang di dapur Itu kan beda-beda Ya kalau ternyata Salah. Ini siapa yang berani menanggung dosanya? Tapi kalau jam yang di-setting otomatis, maka apa? Salah atau benar, semuanya mendapatkan pahala. Nah, kalau dulu memang patokannya adalah matahari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Itu para sahabat menggantung benang hitam dengan benang putih. Kalau udah kelihatan benang putih, ah berarti sudah ada sinar fajar matahari berarti sudah waktu subuh. Nah, kalau sekarang kan terang benderang. Ya bagaimana, tengah malam aja bisa kelihatan benang putih. Nah, patokannya adalah sekarang waktu. Ya, kapankah zuhur? Gak usah nunggu azan jika memang kita jauh dari tempat masjid yang mengumandangkan azan. Cukup lihat matahari, kapankah waktu zuhur? Ketika matahari sudah bergeser dikit dari atas kita. Karena kalau matahari masih ada di atas kita, enggak ada bayangan, berarti bayangan kita ada di bawah kita, itu adalah waktu yang makruh, yang enggak boleh sholat. Belum waktu zuhur. Waktu duha udah habis, zuhur juga belum. Nah, kapan kan waktu zuhur? Ketika matahari sudah sedikit bergeser. Sehingga sudah ada sedikit bayangan. Oh, udah ada bayangannya sedikit, berarti sudah masuk waktu Zuhur Kita lihat jam Nah kalau sekarang kan lebih cepat Jam 11 Ya kan 45 sudah masuk Zuhur Kapan ke asar Ya kan Ya ketika Panjang Bayangan kita Sama dengan tinggi kita Berarti itu sudah masuk Waktu asar Ya walaupun belum ada azan asar Tapi kalau bayangannya kita sudah seperti itu Haram sholat zuhur Berarti sudah masuk waktu asar Kapan kan maghrib Nah ini hati-hati antara asar ke maghrib ada waktu yang dimakruhkan Waktu yang diharamkan Yaitu ketika proses terbenam matahari Jadi kalau matahari bulat dari mulai matahari menempel di kaki bumi Sampai sedikit sedikit sedikit sedikit ya kan Itu sunset terbenam matahari itu waktu yang diharamkan Jadi bukan berarti udah cepetan sholat asar mumpung belum azan maghrib Gak boleh Kenapa? Dari waktu asar ke maghrib ada waktu yang diharamkan, yaitu durasi pada saat matahari terbenam. Nah, ya ini yang poin pertama. Masyarakat syarat sahnya solat, solatlah ketika memang sudah waktunya. Karena saya punya pengalaman ketika di bandara, mungkin karena buru-buru ya dengan flight pesawat. Udah kali udah subuh, udah di bis pilah udah subuh, Dilalah jam yang ada di musola jamnya kecepatan. Dengan jam yang di setting di handphone yang otomatis. Saya cuman bilang Bu, subuh sekarang waktu itu jam 4.45 Berarti jam 5 kurang 15 menit Saya bilang Di jam kami masih jam 4.40 Masih 10 menit lagi Tapi kan jam yang di bandara udah jam 4.45 Udah lah bismillah Ya kan, sholat subuh aja ya, Saya bilang sama teman saya Jangan Kenapa? Uh, karena ketika kita 5 menit mencuri waktu, belum subuh tapi udah sholat subuh. Namanya sholat lail. Belum sholat subuh. Saya bilang nanti dulu, Bu. Ah, udah jam segini, ya kan? Belum, Bu. Masih jam 4.40, belum jam 4.45. Nah, ah, biarin aja. Ya udah. Yang penting kan tugas kita adalah ya menginformasikan. Masalah dia nerima atau menolak itu urusan dia. Ya karena memang kita lihat di uh, waktu sholat DKI Jakarta itu subuh jam 4.45 Jam di otomatik kita masih jam 4.40 Di bandara memang jamnya udah jam 4.45 Dan gak bisa kita bilang biarin yang salah yang punya jam Dia yang nanggung dosanya Ya gak begitu Karena ya ini adalah alat ciptaan manusia Agar tidak terkena dosa Makanya kita ambil alat ini yang disepakati secara bersama Karena kalau disepakati cara bersama Benar dapat pahala dua Salah dapat pahala satu Nah yang kemudian berikutnya Terkait dengan syarat sahnya sholat Yaitu, e, yaitu e, Terkait dengan suci Dari najis Nah yang menarik ya suci dari najis ini Ada kasus ibu-ibu Yang suka menggendong bayinya Yang pakai pampers Ini gimana nih kan pakai pempes, pempes itu kan untuk e, menampung kotoran, ya. Memang itu tidak pada kita, tapi kan ada pada bayi kita atau anak kita, sehingga dilihat kalau memang ya kan dia sudah keluar baunya dan mungkin udah e, merembes, itu kan khawatir ketika kita gendong atau ketika kita pangku. Itu kan tembus, maka nanti akhirnya najis itu berpindah ke tubuh kita. Tapi kalau e, dipastikan tidak tembus, ya, tapi masih ada dalam pempes itu, itu kan bukan punya kita. Sehingga anak itu mendekati kita, kemudian dia jalan lagi, tolong jangan berbuat kasar. Karena saya pernah lihat, ya Allah kasar sekali orang tua ini ya, Ketika anaknya yang masih balita, kan pakai pempes, ya Begitu orang tuanya duduk, ya kan dia kan ingin duduk Tapi langsung ditaruh, langsung ditaruh ya, Sehingga anaknya jadi nangis Saya justru khawatir nanti anak itu jadi trauma Dia benci melihat kalau orang tuanya sholat Kenapa? Karena kalau orang tuanya sholat, itulah ya waktu-waktu yang sangat dia ya, takutkan kenapa orang tuanya tidak mau didekati orang tuanya bertindak kasar padahal ya tidak seperti itu kalau memang pempesnya enggak tembus dan dia ada kepada anak kita ya kan maka ya sudah kalau memang dia mendekat kepada kita asalkan dipastikan tidak bocor maka najis itu tidak ada pada kita ya, tapi kepada orang lain ya jadi bersikaplah bijak ya terhadap anak ada lagi yang berikutnya, jangan ya masalah syarat sahnya solat yang menarik adalah menutup aurat. Soal menutup aurat, apakah harus pakai mukenna? Jangan. Ya nah ini banyak beberapa daerah yang mengharuskan pakai mukenna. Sampai berani menjas. Kalau nggak pakai mukenna berarti nggak sah. Kalau nggak pakai sarung berarti nggak sah. Tolong dipahami bahwa syarat sahnya sholat adalah menutup aurat Bicara masalah mungkena atau tidak pakai mungkena Yang penting dia menutup aurat ya Masalah mungkenanya warna ini, warna itu Ini bukan bagian dari masyru, bukan dari syariat Ini bagian dari tata kerama, bagian dari ya etika Itu yang tadi saya sampaikan Ada fahsyah, ada munkar Ya ketika uh, dia pakai mungkena nih Tapi maaf Mungkenanya warnanya putih Kemudian transparan Berarti fahsia Dia melanggar syariat Walaupun dia sholatnya khusyuk Tapi maaf Pakai mungkena yang menerawang Lehernya kelihatan Kupingnya kelihatan Maka dia melakukan fahsia Dia melanggar syariat Maka sholatnya gak sah Ya kan Sedangkan kalau mau kenaknya warna-warni ya berbunga-bunga. Ini bukan dari masyru, ini bukan dari masalah syariat. Ini terkait dengan tata krama. Kembalikan kepada daerah tersebut, apakah dengan memakai warna-warni mau kena di daerah ini layak ya kan maksudnya bisa diterima atau enggak. Ini jadi hal yang aneh atau tidak. Ini terkait dengan masalah muncar. Tapi kalau di daerah tersebut ah mau pakai warna-warna apa kek? Enggak masalah, ya kan? Itu namanya modis, namanya model. Enggak masalah. Tapi kalau ternyata ya kan, di daerah tersebut enggak biasa dengan mau kena yang menawarin yang warna-warni, maka ketika kita pakai sehingga akhirnya membuat orang jadi galau, orang jadi membicarakan, ya, dia tidak melanggar syariat, tapi melanggar Normatif melanggar hal sifatnya tata kerama Bok ya tuh kalau mau pakai lihat kondisinya Saya kalau ke daerah-daerah seperti itu ya Saya akan bertanya ya ke uh, penduduk setempat yang memang dekat dengan kita Di sini kalau sholat harus pakai mungkena atau tidak Harus putih atau boleh warna warni Bu pakai mungkena Bu pakai ruku Bu Bu, jangan warna-warni, Bu. Di sini cuma lima putih. Kita pakai putih. Kenapa? Ya kan agar kita tidak menyakiti Allah dengan pasya. Putihnya, putih yang kalau memang rawang kita dobelin dengan jebab kita. Tapi kalau putihnya udah tebel, ya udah, enggak usah didobel. Berarti apa? Kita tidak melakukan pasya karena tetap menutup aurat. Dan juga kita tidak melakukan munkar karena tidak melanggar normatif, tidak melanggar tata kerama yang ditetapkan di daerah tersebut. Tapi kalau di satu daerah, saya bilang, di sini harus pakai mungkena apa enggak? Ini mah bebas bu, ibu pakai mungkena, ibu enggak pakai mungkena, ibu cuman sholatnya dengan baju ibu, di sini mah enggak masalah. Berarti ya kan kita bisa melakukan ya kan apa yang terbiasa dan nyaman menurut kita. Nah, di sinilah, jadi... Yang diminta oleh Allah syarat sahnya sholat adalah menutup aurat Bukan wajib pakai mungkena atau tidak pakai mungkena Tapi menutup aurat Dengan demikian bagaimana model mungkenanya Warna mungkena ini bagian dari adat istiadat Tapi kalau mungkenanya nerawang atau tidak nerawang Berbentuk atau tidak berbentuk Itu menjadi masyru menjadi syariat Ini yani terkait dengan syarat sahnya sholat Ya ada lagi e, banyak pengalaman Maaf, suka ada pertanyaan yang rada-rada sensitif Maaf bu, kalau sholat gak pakai baju boleh gak? Sholat gak pakai daleman boleh gak? Karena orang tua-orang tua kita kan begitu Ya e, gak pakai baju, cuma pakai mukena doang Saya bilang pertama, malaikat itu tidak pernah berkeinginan melihat aurat manusia dan malaikat itu nggak pernah ngintip, sehingga ketika kita pakai baju atau nggak pakai baju, pakai dalam atau nggak pakai dalaman, ini dia kembalikan kepada uh, tata kerama dan juga masyurunya syariatnya. Yaitu apa? Kalau memang ibu punya kebiasaan cuman sholat pakai dalaman, terus pakai mungkinak, ya pertama pastikan dulu mungkinaknya nerawang nggak. Kalau mungkinaknya nerawang, berarti membuka aurat. Yang kedua, ketika kita takbir, kita perlu tes di depan kaca. Pas Allahu akbar, apakah kain kita itu terangkat sehingga terbuka aurat ya tubuh kita atau tidak? Ya, atau ketika kita ruku atau kita sujud, ada angin enggak? Kalau ada angin ternyata uh, mukena kita yang lebar itu akhirnya terkibas dan terlihat Aurat kita berarti kan membuka aurat. Jadi pakai baju atau nggak pakai baju, pakai dalam atau pakai dalaman, ya itu bukan masalah. Yang masalah adalah ketika terlihat di luar menutup aurat atau membuka aurat. Inilah ya kan kira-kira terkait dengan masalah polemik ya studi kasus tentang syarat sahnya sholat. Oke okay, baik sahabat iDream, terima kasih untuk karena masih bersama kami di 10.4.4 time iDream Radio Successful Muslim Family Dan tadi Ustaz Zanur Hamida sudah menjelaskan nih tentang syarat syahnya sholat ya Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali untuk anda di sesi berikutnya Pastinya masih di 10.4.4 time iDream Radio Successful Muslim Family 10.4.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family Sebelum 44 I My Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat I Dream, terima kasih untuk anda yang masih bersama kami di 1044 I My Dream Radio ataupun juga untuk anda yang hari ini mendengarkan kami melalui live streaming ya di www.iDreamRadio.id atau juga untuk anda mungkin yang sudah mendownload aplikasi I Dream Radio di Play Store untuk anda yang belum mendownload mungkin saja kembali untuk bisa download aplikasi dan anda bisa mendengarkan program dan juga informasi-informasi yang kami update untuk anda di 14:40 AM Dream Radio melalui gadget anda atau menggunakan Android kita masuk di sesi terakhir Nusazah untuk pembahasan kita hari ini terkait dengan sholat tadi sudah menjelaskan tentang syarat wajib sholat dan syarat syahnya sholat hmm. Mungkin sebelum kita closing untuk Hari ini mungkin ada kesimpulan dan juga closing statement ini Ustazah Untuk pembahasan kita hari ini Ya, rekan-rekan I Dream yang dirahmati oleh Allah subhanahu taala, Memang amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat Tapi kan kita kepingin sholat kita ini tidak hanya diterima Tapi sholat kita mendongkrak dan mengangkat derajat kita Menuju surga Firdaus Kenapa? Karena di dalam surat Al-Mu'minun namanya aja surat al mukminun berarti ditujukan untuk orang beriman dari di ayat ke pertama sampai ayat ke sebelas allah menyebutkan ya bahwa kadaaf lah mukminun beruntunglah orang-orang yang beriman kenapa orang yang beriman itu disebut beruntung ternyata keberuntungannya ini ada di dalam ayat yang ke sepuluh dan ayat ke sebelas keberuntungannya adalah ulai ikahumuluar itu karena hanya orang beriman yang berhak mewarisi ya Fir'dausal Allah ya uh, yang berhak mewarisi uh, surga yang bernama Fir'dausa Humphiah Khalidun surga Fir'daus nah ketika Allah menjanjikan surga Fir'daus untuk orang beriman dalam surat ini syarat yang pertama dan syarat yang terakhir terukir di dalam ayat tersebut adalah selesai urusan solatnya Ya, di mana syarat yang pertama di ayat kedua alladzina hum fi salatihim khasyuun. Orang-orang yang salatnya khusyuk. Khusyuk di sini bukan maksudnya tidak peduli dengan yang namanya kehidupan dunia. Juga Umar bin Khattab pernah cerita sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kalau salat justru aku bisa menyusun strategi perang?" Dan juga betapa banyak diantara kita yang pas lagi sholat kan ingat ya Allah belum ngerjain ini belum ngerjain itu. Nah ini bukan terkait dengan masalah khusyuk yang ada di ayat ini. Tapi khusyuk dalam bahasa Arab adalah khusyian mutasod dian min khasyatillah. Tunduk seperti uh, gunung itu disebut khusyuk dalam surat al buk ya adalah uh, gunung yang tunduk sampai akhirnya berpecah belah. Padahal kalau kita pikirkan yang namanya gunung khusyuk Ya gunung mati Ternyata Allah menyebutkan gunung khusyuk dalam surat Al-Hashar Adalah gunung yang tunduk kepada Allah Dan dia berpecah belah pada saat Al-Quran diturunkan di atas gunung tersebut Nah khusyuk berarti pada saat kita sholat kita tunduk Mau mengikuti aturan Allah Pada saat sholat kita ruku dan sujud itu tanda ketundukan kita setelah sholat kita juga tetap tunduk dan khusyuk dengan aturan yang Allah tetapkan kepada kita ini syarat yang pertama kalau kita ingin masuk surga Fir'daus sholatnya ya lulus dulu dan menarik kembali ya menarik juga di syarat terakhir dalam surat Al-Firdaus ya surat uh, Al-Muminun ya syarat untuk masuk surga Fir'daus ya adalah di ayat yang ke sembilan itu sebagai syarat yang terakhir Siapakah itu? Al-Walladhinahum ala sholawatihim yuhafidun Sholatnya juga terjaga, terpelihara dengan baik Terpelihara dari syarat dan rukun Nanti terpelihara dari hal-hal yang membatalkan Ini terkait dengan masalah hukum fikih. Moga-moga dengan kajian ini Ya uh, Menjadi sebuah ikhtiar Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita serius Kita gak cuma kepengen lulus nanti saat dihisap ya Allah Tapi sholatku akan mengangkat derajatku Layak masuk surga firdausal a'la Wallahu a'la bisawab Oke sahabat I Dream, Terima kasih untuk karena Dan tadi kita sudah mendengarkan Terima uh untuk materi hari ini sahabat Aidim tentang solat, terutama ada dua hal yaitu tentang syarat wajib sholat dan juga syarat syah solat yang tadi juga sudah dijelaskan oleh uh, Ustazan Nuramida. Dan bahkan tadi di awal juga Ustazan Nuramida sudah menjelaskan kenapa sih uh, sholat menjadi salah satu amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu Wataala, yaitu pertama karena Sholat ya, men mencegah kita dari perbuatan faksa dan juga pebuatan mungkar Dan juga sudah jelaskan tadi seperti apa yang faksa dan juga yang mungkar tadi Mungkin Ustazah uh, masih banyak pembahasan kita tentang sholat ya Ustazah ya Dan nanti kita akan bahas di pertemuan atau mungkin juga di episode-episode berikutnya ya Ustazah InsyaAllah bi'idnillah Oke, okay. dasar Allah Ustazah sudah memberikan materi di hari ini iya, Dan kum. semoga bermanfaat dan juga menjadi inspirasi untuk anda sahabat I Dream dalam memperbaiki sholat anda dan semoga solat-solat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin. Ya Dan Allah, juga Allah. semoga menjadi inspirasi untuk kita melaksanakan amal-amal kebaikan kita di setiap harinya. Amin. Kali ini Sarudi Saputra juga pamit dari ruang dengar anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilahaillanta safruka wa atubuilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. I Dream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.